Kamu kan tetap bersamaku yang mm -hmm. ya Saka kita berdua selamanya kita akan bersama Takkan ada Lagu ini uh, bercerita tentang uh, tentang dua orang yang saling cintai. mencintai. Uh, ya basic-basic uh, sih uh, tentang orang yang. Ya, cinta. Sih, iya sebenarnya sih, kita pengen-pengen lebih ke Ya udah lagu yang romantis yang kira-kira bisa di bisa dimaknai sama banyak orang. Terus juga enggak sedih. Terus ya yang super duper romantis aja sih. Jadi, dua mungkin dua pasangan muda gitu yang saya yang eh, walaupun terlalu cepat tapi nggak yeah. papa deh gitu